Dari awal saya gak pernah gak pernah tahu bahwa Iwan Fals akan menjadi suami saya Tapi yang saya ingat bahwa pada saat saya ketemu Iwan Fals itu Saya kuliah di IKJ, di Semi Rupa Dan kebetulan ada mungkin, festival musik Teman-teman saya ikut dan ketemu sama Iwan Fals itu Di situ mulainya saya ketemu Iwan Fals dan saya kuliah di situ Sampai kenapa saya harus berjodoh sama Iwan Fals, saya juga nggak ingat karena mungkin waktu yang sudah terlalu lama juga Hingga hari ini kami sudah hampir 30 tahun lebih ya bersama Jadi kalau yang paling ingat mungkin e, bahwa Iwan Fals sangat memperhatikan sehubungan nasib e, orang banyak atau nasib hidup orang lain Ya itu yang saya paling ingat bahwa kemudian musik itu menjadi jalan hidup buat kami keluarga dan saya juga coba me, apa ya, menerima atau bersyukur yang luar biasa atas karunia sampai sekarang eh, Galang sudah tidak ada, terus Cikal yang juga eh, membantu kami di manajemen, terus eh, Raya. Sudah cukup jauh perjalanan ini, lewati duka, lewati tawa, lewati segala persoalan. Kum coba berkaca. Pada jejak yang ada Ternyata aku sudah tertinggal Bahkan jauh tertinggal I am Yeah Mata mereka hari ini engkau di sini esok tetap di sini.